saatnya berita siap musik Assalamualaikum s'adaralun. Berita siang edisi hari ini selasa 6 Agustus 2019 dibacakan Ahyar. Kementerian luar negeri sebut tidak ada korban WNI akibat bom mobil di Mesir. Jika tak efektif, Menhoop bakal hapus diskon tiket pesawat. Bawaslu beri cadatan pelaksanaan Pilkada 2020 ke KPU. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya seram BFM.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 Sederolon, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan tidak ada warga negara Indonesia menjadi korban akibat serangan bom mobil di depan sebuah rumah sakit kanker di Kairu, Mesir yang menewaskan 20 orang pada Senin kemarin. Otoritas Perwenang Mesir menyatakan ledakan terjadi setelah sebuah mobil melaju berlawanan arah dan menabrak tiga kenderaan lainnya. Saksi mata menuturkan pengemudi mobil berhasil melarikan diri sebelum bom meledak. Banyan depan rumah sakit Institut Pusat Kanker dilaporkan rusak parah akibat ledakan. Kementerian Kesehatan Mesir pun memerintahkan evakuasi sebagian besar. Kementerian Kesehatan Mesir pun memerintahkan evakuasi sebagian besar pasien rumah sakit tersebut. Setelah insiden terjadi, terlihat empat mobil dalam keadaan hangus terbakar teronggok di tengah jalan. Sementara itu para pejalan yang melintas membantu menyelamatkan korban terluka hingga kini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan teror tersebut namun sejumlah laporan menuturkan kelompok militan Hamas sebagai dalang di balik serangan tersebut. Jadwalun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan diskon tarif pesawat berbiaya rendah pada jam tertentu alias happy hour bakal dihapus bila hasil evaluasi pemerintah menunjukkan ketidakefektifan. Namun bila kebijakan itu cukup efektif maka happy hour akan tetap dijalankan. Tanggapan budi karya ini cukup berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sebelumnya, Darmin justru mengatakan bahwa kebijakan diskon ini bakal dihapus dan diganti dengan kebijakan tarif baru yang tertuang dalam peraturan resmi. Bahkan Darmin mengklaim kajian kebijakan serta peraturannya tengah dikaji sebagai bentuk deregulasi besar-besaran pada persoalan tarif pesawat domestik. Menurut Budi Karya, sinyal perubahan kebijakan dari Darmin sejatinya merupakan bentuk penyelesaian dari pemerintah. Namun bukan semata-mata karena Maskapai sudah mulai mengeluhkan kebijakan diskon tarif yang berpotensi menekan pendapatan perusahaan. Federaleun pihak PDAM Trita Daru menurunkan tim untuk membenahi jaringan distribusi air bersih di kawasan Cot Lamkeue Kecamatan Meraksa Banda Aceh. Langkah tersebut Diambil menyusul protes warga setempat terkait tidak adanya air bersih. Aksi protes yang diwarnai dengan pencopotan metran air lalu mengantungkannya di gapura pintu masuk ke gampung tersebut berlangsung pada Minggu 4 Agustus 2019. Dirut PDAM Trita Darui, Tino Fizal Ayub, membenarkan telah menurunkan seluruh kekuatan untuk membenahi jaringan distribusi air di kawasan Jotlam Kewu. Selain memperbaiki pipa distribusi, pihak BDAM juga terus berupaya menyambungkan pipa-pipa yang memiliki tekanan air agar rumah-rumah penduduk yang belum mendapat air bisa teraliri. Sementara itu, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, saat memimpin apel gabungan Pemko Banda Aceh, Senin kemarin memerintahkan dirut BDAM Tirta Darui agar segera menangani persoalan air bersih secara serius. Instruksi itu disampaikan wali Kota menanggapi aksi protes warga Joklam Kewul karena aliran air bersih ke rumah mereka sudah lama tersendat. Sederalun, Badan Pengawas Pemilu memberikan catatan kepada KPU untuk persiapan Pilkada 2020. Catatan Bawaslu terkait logistik, DPT, hingga regulasi. Dalam persoalan logistik, Bawaslu meminta agar KPU dapat menakar dan mengawasi kelengkapan logistik Pilkada tujuannya agar tidak terjadi kekurangan logistik pada saat pelaksanaan pemilihan. Humas Bawaslu, Fritz Eduard Seregar dalam keterangan tertulisnya mengatakan, terkait pemutakhiran data pemilih tetap, Pilkada 2020, Bawaslu mengatakan, pemutakhiran dapat dilakukan dengan menggunakan data terbaru dalam pemilu 2019. Nantinya data tersebut dapat disesuaikan dengan DPT potensial. Fritz mengatakan dalam Pilkada, isu hoax, politisasi sara dan politik uang masih menjadi persoalan yang harus ditangani. Menurutnya, regulasi menjadi hal penting yang harus ditata dengan baik dan lengkap. Selain itu, Fritz juga menyeroti penundaan pelaksanaan Pilkada akibat terhalangnya pencairan naskah perjanjian hibah daerah, serta banyaknya calon tunggal dalam Pilkada 2015 hingga 2018. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi Fm, FM. Cederalun suhu udara di Dieng kembali minus derajat Celcius. Hari ini, suhu udara di Komplek Candi Arjuna turun sampai minus 11 derajat Celcius. Hal tersebut diketahui berdasarkan alat pengukur suhu udara termometer di Komplek Candi Arjuna. Kepala OPTD Pengelolaan Objek Wisata Banjarnegara Negara Aryadi Darwanto mengatakan termometer ini memiliki margin error 1,6. Berdasarkan pengamatannya, embun es juga muncul di pemukiman warga. Biasanya embun es hanya muncul di Kompleks Candi Arjuna dan Bukit Bangunan. Sedangkan untuk lahan pertanian, Arya dimengatakan kebun kentang yang berada di kawasan Candi Arjuna juga terkena embun es. Namun, ia mengaku tidak tahu pasti untuk jumlah luasan dampak kebun kentang yang terkena embun es. Sedralon Presiden Filipina Rodrigo Duterte menerbangkan puluhan eks pemperontak komunis berlibur ke Hongkong untuk memujuk para mantan anggota tentara raiet baru itu agar mengakhiri perseteruan dengan pemerintah. Militer Filipina melansir sejumlah foto yang memperlihatkan 88 mantan pemerontak itu berpose di depan pemandangan gedung-gedung pencakar langit di Hongkong sambil memegang plastik berisi buah tangan. Juru bicara Militer Regional Filipina Ezra Baletti mengonfirmasi kepada AFP bahwa para mantan pemberontak itu menghabiskan waktu 4 hari di Hongkong dengan biaya yang sepuluhnya ditanggung pemerintah Duterte. Menurut Balakte, puluhan eks pemberontak itu menghabiskan waktu empat hari untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan pusat perbelanjaan di Hongkong. keberusan Duterte ini sejalan dengan upaya perdamaian yang selama ini ia gaungkan meski mengalami pasang surut. NPA merupakan siap militer dari Partai Komunis Pilivina yang sudah memperontak sejak 1968 untuk menghapuskan sistem kapitalis di negara tersebut. Perundingan damai untuk mengakhiri konflik yang sudah merengguk 30.000 nyawa ini sudah berulang kali dilakukan, tapi tak pernah membuahkan hasil. Duterte sendiri berjanji membuka kembali perundingan damai ini tidak lama setelah ia dilantik menjadi presiden pada tahun lalu. Ia sempat mendeklarasikan NPA sebagai organisasi teroris dan memerintahkan militer untuk memberangus mereka. Namun setelah itu DTRT kembali mengandeng NPA dan memujuk para pemberontak komunis untuk berdamai. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita siang edisi Selasa 6 Agustus 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.